Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya doakan semoga yang menjawab salam saya Tenang hatinya Selalu dalam keadaan zikir pada Allah SWT Dan selalu hidupnya kuno dengan Kesyukuran-kesyukuran Dalam Menikmati Nikmat daripada Allah SWT para saimin, asa iman, para eh uh, saudara-saudara sekalian yang berpuasa senepemis. Kita teruskan kajian ini dengan eh uh, konbah Jumat yang lalu yang baru 3 hari yang saya sampaikan. Tetapi ini cenderung kepada bagaimana kita melihat data saja. Jumat yang lalu saya sudah jelaskan tentang bagaimana pentingnya kita Berwakaf Dan hari ini bagaimana kita lihat Praktik wakaf di Turki Ini adalah satu hasil Kajian riset yang saya lakukan Daripada Berbagai, berbagai eh, Jurnal internasional Kemudian berbagai sumber Kemudian langsung eh, Melihat fisik Di eh, Di Turki Di empat kota ya, Di Istanbul, Ankara İzmir dan Cezme, kemudian saya tuliskan dalam sebuah novel, ya. Nah, kenapa novel yang menjadi pilihan saya? Karena novel ini ada ceritanya, Pak. Jadi kalau orang baca novel itu dia nggak cepat bosan gitu. Beda kalau baca buku pelajaran. Kalau baca buku pelajaran, wakaf itu apa? Ya. Turki terletaknya di mana? Ngantuk ya. Tapi kalau dibawa dalam dalam sebuah novel, maka dia akan lebih hidup ya. Orang bisa Tamat baca novel Dalam semalam itu Tiga novel, bayangkan ya, Beda kalau kita baca buku pelajaran Dan ini merupakan novel saya Yang yang serial yang ketiga Daripada novel Ekonomi Syariah Saya tulis novel Ekonomi Syariah pertama Dan mengenai topiknya Permanfaat Syariah Dan Alhamdulillah mendapatkan Uh, piagam muri ya museum rekor Indonesia kemudian yang kedua serial kedua topiknya adalah tentang zakat dan ini serial ketiga tentang wakaf jadi serial keempat insyaallah tidak ada lagi ya ini ditutup dengan serial ketiga serial pertama tempatnya di Malaysia mengambil setting Malaysia. Serial kedua mengambil setting di Islamabad Di Pakistan Dan serial ketiga mengambil setting di Turki Jadi pembaca akan dibawa keliling-keliling Keliling-keliling negara Islam Untuk melihat praktik-praktik terbaik yang pernah dilakukan Nah terkait dengan masalah Turki ini Ini menarik sekali ketika itu kita lihat 500 tahun ya kekhalifahan bertahan di Turki Sampai akhirnya runtuh pada tahun 1924 Nah begitu runtuhnya Khalifah itu maka muncullah negara-negara e, Di Arab Ya maka Arab pun kemudian terbagi-bagi menjadi, be, be, menjadi beberapa negara Yang tadinya itu tidak ada Semuanya ada di bawah Khalifahan Daripada Islam Dengan ibu kota saat itu ada di Istanbul Nah Uh, melihat, menengok praktek wakaf yang mereka lakukan Sungguh sangat luar biasa Ini contohnya misalkan data berbicara Ini pada tahun 1451 Masehi ya Ketika itu Istanbul uh, Ketika itu Muhammad Al-Fatih Itu diangkat menjadi khalifah Pada usia 19 tahun Bayangkan Pak kalau orang-orang sekarang usia 19 itu ngapain gitu ya Dulu khalifah usia ini 19 diangkat, dilantik Itulah Muhammad Al-Fatih Hebat sekali Muhammad Al-Fatih, memang betul Ya Kalau kita lihat sejarah hidupnya dia luar biasa Muhammad Al-Fatih ini adalah orang yang gemar sekali dalam beribadah Luar biasa ibadahnya Dan sangat senang belajar Dan orangnya pemberani, ya. Jadi kalau orang tumbuh dalam lingkungan Al-Qur'an Menguasai Al-Qur'an Kemudian belajar, gemar belajar dan memberani Biasanya dalam usia-usia segitu dia sudah matang ya. Usia 19 tahun dia matang Dan itulah yang ketika dia dilantik ya, Sebagai Khalifah Ada beberapa harta wakaf yang harus dia urus Ya yang pertama adalah ada 207 masjid. Ya. Membayangkan masjidnya bukan masjid kecil-kecil ya. Masjid di Turki itu besar-besar. Kalau kita lihat Masjid Sulemani ya kan? Masjid apa yang itu Sultan Ahmad ya. Itu besar-besar semua. Ya, ada 24 sekolah. Jadi setahun 1400an itu ada 24 sekolah wakaf yang harus diurus Ada 32 pemandian umum atau hammam Ya hammam ini bukan sekedar kawan mandi tapi tempat untuk relaksasi Ya kalau kita itu mungkin apa refleksi kebugaran atau spa mungkin Kemudian ada 12 rumah bagi musafir ini juga harta wakaf Jadi dulu orang musafir itu Pak tidak perlu disediakan hotel. Jadi dulu hotel transit itu modelnya wakaf. Jadi orang musafir itu dia enggak perlu bayar. Makanya di, di istilahnya rumah musafir. Ya. Karena orang musafir pun kalau dia putus biaya itu berhadapan dana zakat. Ya. Ibnu sabil termasuk dalam golongannya, orang yang dalam perjalanan putus biaya. Nah, itu kemudian harus dirawat dan ada pasarnya ya jadi di dalam komplek itu ada pasar yang harus dikembangkan nah yang menarik ini ada di bawahnya ada 183 distrik pemukiman wakaf yang harus terus dikembangkan ya jadi distrik ini bukan hanya rumah ya distrik itu artinya daerah tempat ya distrik pemukiman wakaf jadi bayangan saya ada Perumahan-perumahan yang dibangun gitu ya dari Wakaf itu ada 183 tempat titik dasar sekali luar biasa ya inilah yang harus dikembangkan oleh Al Fatih ketiga itu. Nah para uh, saiman, Naseima dan kawan-kawan sekalian, bagaimana kalau kita lihat contoh satu masjidnya masjid Sulaimani ya ini. Uh, ini dibangun dari dana wakaf. Masjid ini masih cukup besar ya daripada Mas Sultan Sulaiman. Sulaiman ini penerus daripada Al Fatih. Ya. Di sini kita lihat uh, dan hasil dari wakaf produktif ya. Karenanya tersedia toko dan hammam. Kemudian uh, juga bahkan dapur dan madrasah. Jadi dia semacam kompleks ya. Tengah-tengahnya masjid Di sekeliling itu dibuat toko-toko Ada dapur umum Ada madrasah Nah keuntungan dari toko maupun jasa hamam ini Dan dapur umum Itulah yang digunakan untuk operasional masjid Jadi bayangkan ya Bayangkan 500 atau 600 tahun yang lalu itu Masjid itu Sudah mandiri ya tidak mengharapkan apa ya bantuan-bantuan dari orang lain kalaupun orang lain mau bantu silakan tetapi secara prinsip sudah mandiri karena apa karena ada usaha-usaha yang langsung menopang operasional masjid ya dan ini sekarang di Indonesia banyak ditiru ya banyak sekali ya bukan hanya di Jakarta juga di berbagai daerah ya saya baru pulang dari Makassar di Makassar pun saya, saya lihat ada masjid yang sangat bagus, ya. di atasnya masjid, di bawahnya pertokoan, dan ada tempat pernikahan. Itu luar biasa. Masjid itu sangat bagus, ya full AC. Tapi dari biaya tadi itu, ya wakaf politik. Nah, jadi kalau kita, kalau, kalau kita lihat bagaimana membangun sebuah tempat peribadatan atau satu sarana peribadatan, tapi yang mandiri ke depan. Ini yang sebenarnya yang kita Coba untuk populerkan ya, Coba untuk promosikan uh, Wakaf dan perundang-undangan Nah, perkembangan wakaf Ketika itu Itu disupport dengan undang-undang yeah. Jadi undang-undang sudah ada Ya, yeah, Yang namanya wakfiye itu Sudah ada Luar biasa Kita gak bisa bayangkan bukan zaman sekarang ya, Tapi 550 tahun yang lalu Ya, Indonesia pun belum ada Kita masih kerajaan-kerajaan Belanda pun belum masuk ke kita Mereka sudah sangat maju Dalam mengelola Aset-aset wakaf Sehingga dibuatlah undang-undangnya Nah di kita di Indonesia Alhamdulillah sudah juga, sudah ada juga undang-undangnya Terbit tahun 2004 ya Kalau tidak salah Undang-undang nomor 11 tahun 2004 Tentang wakaf Namun itu pun belum dipahami Dan belum diketahui oleh Umat belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang undang-undang ini. Ya. Nah, bayangkan, bulan tahun 2018 sudah ada undang-undang dibangun sehingga perkembangannya itu adalah nasab hukumnya, ada legal hukumnya. Ya. Nah, kemudian e, tata kelola juga bagus, ya. dan di sana ada istilahnya wakaf pemerintah, ada wakaf swasta. Ya, jadi wakaf pesannya ada dua Wakaf perintah itu apa? Wakaf perintah adalah wakaf yang diberikan oleh sultan ya, Jadi sultan membangun suatu tempat Kemudian tempat itu diberikan sebagai harta wakaf ya. nah, Jadi bukan lagi harta e, milik negara Atau milik tertentu BUMN Tapi sudah milik umat Dalam arti ini tidak bisa diperjualbelikan Ya nah maka perintah dibangun ada tadi ah ini contohnya adalah kircesme itu saluran air irigasi ya karena memang e, Istanbul itu adalah tempat yang subur ya untuk gandum dan irigasi di sana dibangun oleh pemerintah kemudian diwakafkan ya nah, diwakafkan artinya pemeliharaannya kemudian ada pada nazir nazar ya. nah ini para ya. uh, Jemaah sekalian, bagaimana yang menarik adalah penataan kota dengan wakaf. Ya, jadi kota Istanbul telah mengalami percepatan ya pasca penaklukan al-fatih terutama dengan adanya fasus dan faso dan fasum, ya. fasus dan fasum kalau di kita. Ya, karena Karena ketika itu Istanbul itu sangat menarik, jadi banyak orang-orang yang, yang yang datang. Jadi urbanisasi lah banyak. Jadi seperti Jakarta kan? Jakarta ini daya tarik orang-orang dari daerah-daerah datang ke Jakarta dan urbanisasi banyak di Jakarta. Seperti itu lah Istanbul ketika itu. Ya. Kemudian ini suatu kolaborasi yang sangat bagus. Pemerintahnya saudagarnya itu sama-sama berwakam ya jadi kalau yang saya pahami suatu negara itu akan baik, suatu masyarakat itu akan baik ketika masyarakatnya soleh, pemerintahnya soleh ketika masyarakatnya soleh, pemerintahnya amanah itu baru baru bangun ya baru bangun saya juga pelajari sebelumnya di Pakistan ada tempat namanya daerahnya namanya Swat. Swat ini dulunya sebelum bergabung dengan Pakistan tahun 99 ini daerah yang makmur kemahiripah loh Jinnawi, ya. Dan pendapatan masyarakat pendapatan negaranya itu hanya dari zakat, ya. Katakanlah dulu negara karena dia belum bergabung kepada Pakistan jadi masih daerah otonom, ya. Zakat mereka itu sangat banyak dan sangat subur daerah itu dan zakatnya sangat besar. Nah dikelola oleh namanya wali sahab, yang juga amanah. Kalau di kita wali kota kali ya. Nah, nah di sana namanya wali sahab, yang juga amanah. Jadi perpaduan antara keamanahan pemimpin ya dengan kepemurahan masyarakat itu akan menjadikan negara itu gemahripah loh jinawi. Ya ini yang ini yang terjadi ketika itu itu. Uh, Kemudian, bagaimana lembaga wakaf di kota itu setidaknya melakukan empat fungsi. Nah jadi ya, jadi oleh e, apa, Sultan ketiga itu, itu wakaf di kota itu dibuat sebagai empat fungsi. Ya. Fungsi pertama adalah e, untuk membantu ya kebutuhan pembangunan lokal, memicu. Karena walaupun bagaimana lokal kota itu harus dibantu, harus dibangun, ya, misalnya Jakarta itu harus ada pembangunan-pembangunan fisik Jakarta, ada pembangunan LRT segala macam. Dan ketika itu pembangunan kota itu dipakai dari dana wakaf, ya, dari dana-dana wakaf. Kadang-kadang terbentik juga ya, bagaimana kalau misalkan pembangunan LRT ini dari dana wakaf? kita kumpulkan wakaf orang Jakarta gitu lewat badan yang trust ya yang kita percayai kemudian dikumpulkan dana wakafnya dibangun LRT dalam artinya dalam arti pemerintah kota DKI tidak perlu mengambil dari sumber-sumber lain atau bahkan tidak perlu sampai berhutang. Kalau itu kalau dilakukan oleh negara, ini yang, ini yang sudah dilakukan. Jadi penataan kota itu oleh wakaf. Ya, yang kedua berkontribusi secara aktif dalam pembangunan nasional. Nah, tidak hanya kota, tidak hanya Istanbul saja, tetapi juga seluruh Turki, seluruh kekhalifahan. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah Mesir. Mesir itu adalah contoh pencapaian yang sangat bagus dengan wakaf. Ya. Kapusnya namanya Al Azhar. Jami'ah Al Azhar. Ya. atau Al Azhar University. Itu contoh yang terbaik dalam hal wakaf. Sehingga apa? Sehingga sekolah di sana S1, S2, S3 itu enggak bayar. Kok bisa? Ya tadi kan itu dari wakaf. Dan inilah kemudian ditiru oleh kampus-kampus besar di Amerika, ya, katakan Harvard, katakan MIT, katakan Stanford, itu rata-rata memiliki dana endowment fund atau dana abadi yang besar sekali, besar sekali. Saya coba lakukan riset di bidang itu, wah karyanya juta-juta dolar itu, ya. itu endowment fund mereka, dana abadi mereka. Nah, kemudian yang ketiga, ini meningkatkan tradisi masyarakat untuk sama-sama apa itu? Berpartisipasi dengan manajemen yang demokratis. Jadi diminta masyarakat itu untuk berpartisipasi. Ya. Jadi kalau ayo kita bangun, apa dong partisipasinya? Ayo kita urunan, kira-kira gitulah. Ya, urunan kita wakaf, kita bangun. Ya, persis kita kayak kita bangun masjid di komplek kita kan? Suadaya masjid, ayo bangun, ayo menjadi masjid. Nah, tapi ini tidak masjid, tapi wakaf produktif atau wakaf infrastruktur. Ya. Kemudian yang keempat menjadi solusi bagi problema urbanisasi. Ah, ini dia. Sebelum saya melakukan riset ini, saya tidak terbayang kalau wakaf itu bisa dilakukan untuk solusi urbanisasi. Enggak terbayang sama saya. Tetapi kemudian setelah saya melakukan riset ini, itu luar biasa jadi dengan bantuan seorang arsitek ulung yang namanya Mimar Sinan itu daerah-daerah rawa di sekitar istanbul itu disulap jadi pemukiman wakaf untuk orang-orang urbanisasi masuk masyarakat jadi urbanisasi itu tidak liar tidak menciptakan kekumuhan tidak ada komplek kumuh, karena semuanya sudah disiapkan daerah-daerah yang tadinya memang daerah-daerah mati disiapkan ya. Yeah inilah uh, seorang apa kontribusi yang luar biasa dari seorang yang bernama Mimar Sinan. Ini merupakan satu uh, intelektual dari para Turki yang juga arsitek ya. Nah, dia berusaha bagaimana membuat itu menjadi rapi, menjadi baik. Ya, menjadi baik. Sehingga di dalam masjid yang kompleks dibangun untuk urbanisasi itu, tengah-tengahnya masjid, di sekelilingnya itu ya, ada sekolah, ada rumah sakit, ada asrama, ada toko roti, bayangkan sekilas di sekitarnya itu. Ya, nah, jadi kaum korban tidak hanya dikelola perbantuan, tapi juga dikelola kemandiriannya Begitu datang, dipikirkan nanti apa usahanya, ya, nanti apa ya pekerjaannya, ya. Nah, sehingga wakaf itu untuk menjadi pengaman sosial. Nah, ini yang kita bayangkan mengenai wakaf Bapak Ibu sekalian Wakaf itu tidak hanya kita bicara tentang ibadah ya, Untuk alat-alat ibadah, untuk bangunan-bangunan ibadah, tidak Tapi lebih jauh daripada itu, dia akan membangun ekonomi ummat Itu yang saya terus dalam novel yang, yang saya tulis itu Saya katakan, wakaflah yang tidak dimiliki oleh ekonomi barat Oleh ekonomi kapitalis, tidak ada instrumen wakaf Bahkan bagi mereka yang namanya public goods itu jelek. Ya karena public goods ya atau barang-barang yang digunakan untuk umum, ini biasanya enggak ada yang memelihara, enggak ada yang merawat. Ya, dibangun nanti enggak ada yang melihara, sebentar aja rusak. Makanya mereka enggak suka dengan, dengan public goods. Tapi dengan konsep wakaf ya, wakaf juga public goods, dibangun untuk umat, tetapi ada nazirnya. Ini dia ini dia bedanya. Nazirnya yang bertanggung jawab memeliharanya, ya, semuanya. Nah kita kita contoh misalkan konsep di salah satu ya nah, ini sebelum kita kesana kita lihat wakaf dan pasar. Jadi pasar pun bisa dibuat dari dari harta wakaf. Ini yang mereka bangun dengan nama uh, palikarsi itu artinya pasar beratap. Ya karena ketika itu pasar tidak ada yang beratap. Sebelumnya pasar itu atapnya langit saja. Ya, nah di zaman Al Fatih, 6 tahun beliau menjabat sebagai khalifah dibangunlah pasar beratap ini. Dan ini bagus sekali intinya. Jadi kayak kita berwisata di pasar gitu. Ya, Jalan-jalannya itu dibuat ornamen artistik gitu ya. Ini saya himbau pada jemaah sekalian untuk perih uh, lah ya nah, untuk apa? Wisata ke Turki untuk melihat bagaimana peninggalan-peninggalan Wakaf zaman dulu. Ya. Nah, pasar itu dibangun 6 tahun 6 tahun Dinamakan Kabila Karsi Karena artinya pasar yang beratap Ya, Dan hari ini hari ini Di pasar itu Kurang lebih ada 10 ribu Toko Segala macam ada dijual Di situ Ya, segala macam ada dijual Saya dengan sahabat orang Turki Main ke situ, jalan ke situ Eee uh, sahabat saya itu mampir ke ke toko perak. Ya ke toko perak untuk membelikan saya cincin perak. Saya bilang untuk apa cincin perak saya bilang. Untuk untuk menandakan ah sudah beristri katanya. Jadi budaya Turki itu kalau sudah beristri Pak, cincin perak itu dikelingking tapi sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Sebelah kanan. Jadi kalau cincin sebelah kanan juga ada berarti dia belum beristri gitu. Ya. Begitu modelnya. Jadi karena pemberian kan Karena sahabat dekat, dia berikan kepala saya itu, ya, akhirnya saya terima saja. Ya, nah itu uh, budaya mereka. Kalau saya bilang, kalau budaya Indonesia Enggak harus ada cincin, -cincin itulah saya bilang. Ya, nah. nah kemudian wakaf kuliah ini kompleks wakaf itu. Ya, tadi undang-undangnya ada, Wakfiye, manajernya ada, materi dan ada kompleksnya. Ya, kompleksnya ya, nah inilah yang merupakan keunggulan yang terus-menerus dikembangkan, ya dinamakan kuliah. Kenapa? Karena merupakan kompleks misalnya banyak-banyak sekali fasus-fasus, ada rumah sakit, dapur, penginapan, bazar, ya satu madrasah, satu masjid, bahkan digambarkan madrasah panjangnya 200 ratus meter mampu menampung seribu siswa, tahun 1400an ratusan masih, ya, nah ini gambarannya. Wakaf kuliah ini bisa disebut dengan A. Ah. Ada juga imaret-imaret. Imaret-imaret ini adalah komplek di dalam Mesir itu yang digunakan sebagai tempat sekolah, ya, tempat belajar. Ya, nah ini yang dikelola oleh apa namanya, oleh Nazir ketika itu, ya. Nah, jadi fungsi daripada Nazir itu adalah membangun imaret, mengelolanya, memperbaikinya, dan menggaji seluruh karyawannya. Jadi jelas mereka punya penghasilan. Digajilah seluruh karyawan ya. Nah yang uniknya Fasilitas wakaf Tidak dikenakan pajak ya. Alhamdulillah Nah jadi dengan uh, Sistem seperti ini Maka bentuk wakafnya Tidak hanya gedung-gedung Tapi juga wakaf produktif Nah ini Jadi ternyata pada zaman sekalian Wakaf produktif itu Itu dari dulu sudah dipraktekkan sedulu ya wakaf yang menghasilkan karena saya, uh, saya juga lihat dalam uh, sirahnya dalam bahwa begitu ayat tentang wakaf turun maka yang pertama mewakafkan adalah Abu Thalhah lewat kebunnya jadi kebunnya yang menghasilkan ya lah tentunya dengan kelekapan tempat tinggal bagi seluruh karyawannya nah, maka kemudian ditata rapi jadi yang saya bayangkan itu Pemukiman pemukiman wakaf itu akan membuat daerah itu cantik, ya, tidak ada kekumuhan. Nah, ini yang tergambar dari praktek ketika itu, ya. Nah, sehingga dengan harta wakaf seperti itu, maka membuat pembangunan kota menjadi sangat concern pada hal yang detail-detail. Kan biasanya kota itu pembuangan airnya susah, ya kan penataan ini rapi dibuat bagus. Ya. Padahal itu harta wakaf gitu ya. Jadi tidak hanya sebagai membangun fisik bangunan, juga membangun jiwa daripada masyarakatnya. Ya. E, ini saya cepat saja karena tadi kita agak ada sedikit problem ya, di laptop ini udah jam 1. Saya tidak ingin mengambil waktu antum jemaah lebih-lebih lama lagi. Tapi kalau ingin membaca detailnya, ya kita siapkan di di depan pintu di luar ada sudah ada bukunya. Ya, silakan dimiliki. Mungkin itu saja yang bisa saya, saya sampaikan Pada jemaah sekalian Saya berniat secara pribadi Dan juga mengajak pada jemaah sekalian Untuk kita perwakaf Insyaallah itu untung buku Untuk penjualan buku Semuanya akan diwakafkan Untuk pembangunan masjid Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh